Okay, Su, terima kasih Bapak Walikota Dedi yang udah berikan terbaik dan berikut ini langsung aja masih bersama dengan Ramayana juga ada Mike stone soting kita goyang lagi ratu anggunnya Indonesia dan berikut ini berikan terbaik kita goyang lagi Lala Widi new pala Ibu-ibu cantik Satu bola lagu dari saya